Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sohbihi wa mentabi'a umbiksa nila yawmisa'a wa ba'd Jama'ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Diyu yang tercinta dimanapun anda berada Kita bersuah kembali di udara Dengan kajian uh, tersistem, teratur kitab ruqyah syariah kitabnya Sewa Kitab Abdul Salam Bali yang sudah kita mulai minggu yang lalu yaitu kitab qoyatul insan menajin wasaiton alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita yang minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis uh, jin itu yang terakhir yang kita bahas di mana manfaatnya sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya semuanya yang dijelaskan Rasulullah Dari berbagai jenis jin Semuanya ternyata ada kaitannya kuat Dengan bagaimana model-model uh, gangguan Kondisi seseorang diganggu oleh jin Apakah mereka yang seorang dukun, seorang paranormal atau mereka yang kena gangguan sihir Mereka yang uh, kena gangguan jin Dalam kondisi selalu ngumpet, menetap, menutup diri Atau yang berjalan, yang keluar Yang seperti kita temui di jalan-jalan Seperti orang gila dan seterusnya Itu semuanya ternyata ada kaitannya dengan Jenis-jenis jin yang telah ditunjukkan Rasulullah Pembagian jin yang telah ditunjukkan Rasulullah Yang sudah kita bahas Minggu yang lalu Adapun sekarang kita lanjutkan eh, Materi ini Supaya kita punya pemahaman eh, Rukia syariah yang benar Yang saat ini berkaitan dengan Hal ikhwal jin Yang berkaitan dengan dunia jin eh, Kita sampai pada kita sampai pada bab Masa Kinojin Tempat Tempat Jin Tempat tinggal jin eh, Yang nantinya ini akan bermanfaat Bagi kita Hingga kita bisa Kalau itu terindikasi masuk dalam Pembahasan bab ini kita bisa Mencegahnya atau Bisa mengusirnya ya, Dan kalau eh, Ternyata itu Ada Gangguan dengan tempat yang terkait dengan pembahasan ini nanti bisa dikonsulkan ditanyakan dalam sesi tanya jawab Al jinnu yufaddilunal amakinul khaliyah minal insi kasakhrawat wa minhum mayaskunu almasabil wal qamamat wa minhum mayaskunumal ma ins jin itu lebih menyukai tempat-tempat yang kosong yang tidak ada manusianya jadi hati-hati kalau kita punya rumah, kalau ada kamar, ya, ini masuk kategori pembahasan kita saat ini sore ini. Kalau ada kamar yang ditutup saja kosong, tidak ada penghuninya, ini seyogianya itu ya lampu dinyalakan. Ya. Jangan sampai betul-betul apa, sunyi, senyap, suntrung, ya, gelap. Harus ada aktivitas gendah di dalamnya Mungkin digunakan untuk sholat malam Untuk baca Quran dan seterusnya Harusnya begitu Jadi jin itu suka tempat yang kosong Yang tidak ada manusianya Apakah itu eh, kos-kosan Yang kosong, kontrakan rumah yang kosong Kamar yang kosong dan seterusnya Disebutkan seperti apa? Sokroat, ya, padang gembala, padang pasir Tempat-tempat lapang ah, kosong Dan diantara mereka juga ada yang tinggal Tempat-tempat kotoran atau tempat sampah yang memang disukai oleh jin. Kenapa begitu? Nanti akan ada penjelasannya. Di antara mereka juga ada yang tinggal bersama manusia. Ya ini harus kita cermati ini. Ini tinggal dengan manusia itu bukan berarti dia statusnya baik dan kita biarkan. Ini bahaya. Ini. ini yang harus kita cegah. Jangan sampai jin itu tinggal di dalam rumah kita bersama kita. Itu tidak boleh. Ya nanti kita akan tahu apa alasannya Islam melarang hal itu. Walidakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila saqra fayatu hum alaihim alquran wa ya'alimu hum umurah dinahum. Waqad tikraru hadha fil Bukhari wal Muslim min Hatib ibn Abbas wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Berulang kali <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Walidakan Rasulullah. SAW, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Sokrot, menuju Padang Gurun. Payat Uhum ilallah mendakwai mereka kepada Allah. Yaqra'u Krau Alaihimul Quran membacakan kepada bangsa Jin itu Al Quran mengajarkan kepada mereka agama Islam dan itu diulang terulang berulang kali beliau lakukan sebagaimana yang sudah. Uh, ditetapkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca minggu yang lalu. Jadi datang kepada Rasulullah, putusan dari bangsa jin yang kemudian dipenuhi Rasulullah dan Rasulullah uh, menemui mereka dan kemudian membacakan ayat-ayat Quran. Dan ini berulang kali terjadi seperti itu. Jadi uh, ada yang uh, tinggal bersama manusia. Artinya tinggal bersama manusia itu ya ada interaksi sama manusia yang itu diperbolehkan. Misalkan seperti yang dilakukan Rasulullah yang dakwah kepada bangsa jin dan seterusnya. Ya cuma ini ini ya tidak sembarang orang bisa melakukan hal itu karena masalahnya yang mampu melihat dengan benar dengan sarai tanpa ada ritual, tanpa ada bacaan khusus. Dan memang diberi Muzizat untuk itu Seperti Rasulullah Itu bisa dilakukan Adapun manusia biasa Itu tidak dibebani Untuk dakwah pada bangsa jin ya, Karena untuk bisa melihat jin itu ya Itu butuh uh, Pertolongan Allah Kalau yang terjadi di Masyarakat ini Banyak anak mahasiswa Anak muda bisa melihat jin itu Itu yaitu pasien kita Itu yang kita kita tangani Yang kita rugi Yang ternyata rata-rata mereka di matanya ada jin sehingga Mereka bisa melihat Dan itu rata-rata dilakukan Karena e, Kemampuan itu karena Adanya ritual yang, yang telah dilakukan Sebelumnya dan itu karena itu tidak Tidak e, Benar untuk dilakukan gitu ya Jadi kita lanjutkan Wayaskuno al-mazabil walqamamat Tadi itu e, Penjelasan yang tinggal dengan manusia ya, Sekarang mereka tinggal Di tempat-tempat kotor, tempat sampah Kenapa begitu liannaum ya kulu napa ins? Karena mereka itu makan dari sisa-sisa makanan manusia. Kamasabata inda muslim min hati ibnu masud wakota kodam. Sebagaimana yang sudah kita bacakan Hadis si ibnu masud yang datang kelompok bangsa jin minta pada fasa alu alzat mereka minta wadah rasulullah tentang bekal makanan kudan rasulullah menyebutkan Uh, untuk jin Muslim itu, ya mereka bisa makan yang uh, sisa makanan yang sisa dari uh, kita umat Islam yang ketika membaca ketika makannya dan minumnya membacakan membaca menyebut asma Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh uh, hadis uh, Muslim oleh sahabat Syaafat bermaksud. Uh, Lakumku Lu Admin Dukir Rosulullohi Alaihi Ya Kauvi Aitikum Avarumaya Kuno Lakman. Bagi kalian, Lu Admin setiap tulang Dukir Rosulullohi yang disebutkan Asma Allah Ya Aitikum tidaklah ada di hadapan kalian Avarok jali penuh Maya Kuno menjadi daging bagi kalian menjadi makanan bagi kalian. Ini bagi uh, jin yang mukmin yang makan sisa-sisa makanan yang telah disebutkan ya, yang yang di sisa makanan yang di makan oleh orang Islam yang ketika makannya itu membaca uh, doa. Adapun yang tidak membaca doa itu makanan bagi jin kafir dan nanti itu disebutkan ya masalah pembahasan itu. Jadi kenapa kok mereka suka tempat-tempat sampah tempat kotoran? Karena menyisiri mencari sisa makanan tadi itu dari tulang-tulang. Kalau kita makan ayam, lalapan, misalkan kita baca basmalah, tulang itu nanti itu kalau ditemukan bangsa Jin itu jadi makan Jin yang mumin ya. Kalau Jin yang kafir itu tidak mau makan yang uh, tulang yang tadinya dimakan oleh kita dengan baca basmalah, baca doa itu tidak mau. Itu akan dimakan oleh ya saudara kita dari bangsa Jin yang Muslim. Ini juga menunjukkan pasalnya tingkatan jin itu Ya di bawah kita Manusia lebih mulia Tapi dengan caratan manusia yang taat Tapi kalau manusia itu tidak taat Ya Allah tegaskan Kami kembalikan dia Di rendah-rendah derajat Itu kalau manusia tidak taat Kalau maksiat duraka membangkang kepada Allah ya Derajatnya bisa lebih rendah daripada bangsa jin Jadi ini uh, uh, Apa Apa uh, Hikmah atau pelajaran bisa kita ambil Dari bagaimana e, Tempat yang disuka oleh Bangsa Jin yang e, Suka tempat-tempat kotor Yang itu Ada sisa-sisa makanan Dan itulah Kenapa kok mereka menyukai Karena memang Makanan bangsa Jin itu ya Mengambil sisa-sisa makanan kita Karena itu Ya eh uh, ndaknya kalau kita makan ya membaca doa. Al jinnu taskunu kita lanjutkan. Al jinnu taskunu al khala'a idon. Jin itu juga te suka tempat. Jadi tadi itu tempat yang kotor, tempat sampah dan seterusnya. Sekarang oh. jin itu juga suka tempat al khala', artinya jamban WC toilet itu. Sebagaimana telah disebutkan Rasulullah inna hadzihi al khususa muqtadaratun sesungguhnya tempat-tempat yang kotor itu, al khususnya tempat-tempat kotoran itu, tempat pembuangan sampah tempat kotoran itu mukta itu dihadiri oleh setan makna mukta itu ayyak al jin, dihadiri jin faida atahadukum al khalaa al yakul jika salah seorang di antara kalian datang ke toilet ya melaksanakan hajat membuang uh, ya hajatnya itu ke jamban ke toilet ndaklah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya Allah sungguh aku berlindung padamu dari uh, setan laki-laki dan khaba'is setan perempuan jadi ini cara kita mengamankan diri Menyelamatkan diri, melindungi diri Ketika kita masuk toilet jamban atau WC Termasuk juga kalau ada kamar mandi Karena itu bagian dari tempat kotor Tempat kita membuang air kecil dan seterusnya Ya kita perlu berdoa membaca doa ini Nah mari ya kita amalkan doa yang ada jika no Kalau itu kita tidak baca bahaya itu Bisa potensi kena gangguannya besar Dalam kondisi kosong, pikiran kosong Banyak beban, banyak masalah Ya drop psikologisnya Psikologinya drop, wisiknya drop Ah Itu mudah masuk Kalau masuk wisik tanpa membaca doa ini Ya mari Bapak, Ibu, semua pendengar radio tercinta Alaum, 102,5 FM Untuk merapkan Adab dalam masuk Wisik, seperti yang diajarkan Rasulullah Doa yang kita harus baca Mari kita ya Amalkan, kita ajarkan pada Putra-putri kita Untuk membiasakan masuk WC masuk toilet atau kamar mandi dengan baca doa ma Ini hal-hal <tuh> yang berkaitan dengan uh, tempat tinggal jin Tempat tinggal jin yang kaitannya dengan kamar mandi ini ya WC ini, ini jin-jin kafir Kalau jin muslim, ya tidak ada tempat tinggal tinggalnya di situ Kemudian uh, tempat tinggal yang lainnya Karena di kitab ini terbatas sekali, ya kita ambil dari sumber marocik yang lain, yaitu uh, tempat tinggal jinnya, tempat tinggal jin yang paling disukai. Salah satunya adalah kuburan. Sebagaimana dilihatkan oleh dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, ya Rasulullah saw bersabda: al-ardu kuluhah masjidun ilamak barawal khamam. Dilihatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud Al-Ardukulu Hamasidun Bumi ini seluruhnya adalah Tempat uh, sholat, masjid Kecuali makbar kuburan dan hamam dan toilet Ini juga Tempat tinggal jin, tempat tinggalnya Jin, supaya kita tahu Kalau kita tahu tempat tinggal jin, oh ini ada jin ini Tempat tinggal jin, berarti kita harus hati-hati Tadi sebutkan kamar mandi Tempat sampah Tempat-tempat yang kotor, karena itu kalau kita uh, kiasikan, kita kaitkan dengan mereka yang kena gangguan jin Rata-rata orang yang kena gangguan jin itu bisa kita amati Kalau dia kena, itu pasti suka dengan yang kotor Biasanya apa? Tidak suka mandi Tidak suka mandi Ini maaf ya, saya sebutkan di kelompok pang ya, Yang bisa kita temui di perempatan jalan itu Itu bisa masuk di sini Mereka rata-rata kan tidak mandi, itu tidur di jalan yang mereka tidak mau diatur dengan aturan agama aturan ya masyarakat dan sebagainya mereka punya bebas lebih mudahkan yang penting kita satu saudara bukamu buku dan seterusnya tapi mereka dengan penampilan yang kotor yang berdebu nah untuk bilang jelek ya jadi jin itu suka dengan sesuatu yang kotor tempat yang kotor itu paling disukai termasuk juga kalau kita kaitkan dengan rukiah itu kalau kita mau merukyah itu kita jelaskan dulu hal-hal yang harus dilakukan prarukyah sebelum rukyah, misalkan dia recabut bulu ketia itu, itu bagian dari sunnah. Kalau itu tidak dilakukan kita rukyah jentus bertahan di situ dan tidak mau keluar. Jadi kalau rukyah sulit itu salah satunya karena standar penerapan eh, terapi rukyah itu tidak sempurna. Salah satunya tadi itu ya seperti kuku yang harus dipotong, bulu kemaluan yang harus dipotong. Itu semuanya atau gigi yang harus sikat, sikat gigi supaya menghindari bau. Ya itu semuanya bagian yang diatur, ya betul-betul di, di, diatur oleh Islam agar kita terhindar tidak didekati oleh setan. Karena setan itu suka, jin tu suka dengan hal, -hal yang uh, kotor tadi itu. Jadi ya kita harus waspada, hati-hati. Bukan untuk menakut-nakuti. Kalau ada tempat sampah, ada ya pembuangan tempat sampah, tempat-tempat yang kotor, ya seharusnya kita berlindung kepada Allah, gitu ya. Ya anak kita kita ajari untuk berlindung. Ya, paling tidak sim paling simpul itu berlindung yang sederhana ya baca ta'awut, ta'awut bila benar sa'atun Atau kalau tidak Yang membaca, pikir pagi sore dan seterusnya. Yang kedua uh, di dalam kitab ada belum perlu itu ya dari Sauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tempat tinggal jin yang disukai jin. La tasunu, janganlah kalian tinggal al-kufura, fainas-sakina al-kufura, ka uh, kubur. Eh, hadis ini hasan ya, Di dalam ada ulama rawi kitab Sahih Bukhari, kitab Bukhari atau apa? Eh hadis 579 dari sahabat Sauban. Rasulullah bersabda, Al-Tasqunu, Al-Ghufuro, janganlah kamu tinggal di tempat yang kosong. Nanti kalau rumah mencil itu sebenarnya tidak boleh itu. Kalau sunnah itu jangan itu. Ya kenapa begitu? Karena Rasulullah menyatakan, Al-Ghufuro, karena tinggal di tempat yang kosong itu, Kasakinil kubur. Seperti halnya tinggal di kuburan. Nah, ini kita bisa dibaca di hadapul Mufrat ini. Nah, itu jadi kalau kalau terpaksa memang sekarang sudah terjadi ya, sudah bangun kok sendirian ya harus lebih waspada bukan untuk ditakuti bukan karena sudah terjadi. Tapi bagi yang belum jangan kemudian malah suka menyendiri tidak ada tetangga kanan kiri tidak ada jauh dari perkampungan sendiri ya itu bahaya itu. Jadi tempat-tempat kosong tempat-tempat yang lengang itu tempat yang disukai oleh jin. Kecuali hati, hati kalau ke sawah, mungkin ke kebun yang sepi, yang kosong itu harus membaca doa itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketika, yang selanjutnya tempat yang disukai oleh Jin masakin Jin laut al bahr sebagaimana jadi disebutkan dari sahabat Jabir watyaluan inna iblis Rasulullah SAW bersabda inna iblis ya doo arshau al bahr Lihat pasah Sirayahu. Ini dibacakan dari uh, Muslim, imam Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan arsnya sehingga sananya kerajaannya di atas laut. Lihat pasah Sirayahu untuk mengirim putusannya untuk mengganggu muka manusia itu dari dari uh, atas uh, apa uh, kerajaan yang dibangun di atas laut. Jadi kalau sekarang ini mendekati musim liburan itu ya diseomhiburan terus ya mereka yang dekat dengan pantai ke pantai itu harusnya baca doa itu. Kalau tidak membaca doa auzubika min syaitonir rajim. Doa yang disunahkan oleh Allah Rasulullah untuk kita baca ketika mendatangi tempat-tempat baru, tempat-tempat yang jarang ada penduduknya dan seterusnya. Jadi laut itu disukai oleh jin. Malah iblis itu mau kerajaan di atas laut. Jadi Karena itu kita sering menemukan ya tradisi-tradisi budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam yang mengandung kesirikan seperti petil laut di Banyuwangi itu kan di laut itu di bulan Suro di pantai-pantai semuanya pada mengadakan ya semuanya ritual yang berisi kesirikan seperti laut di bulan Suro itu wah ful di Tenggale, di Malang sini di Pantai Selatan ya, itu ada dokumentasinya Ya praktek-praktek kesihirkan ya, naudzubillah menyalaik dia. Kalau kalau liburan ke pantai ya, dibekali anak ya saudara, saudara kita semua keluarga kita untuk senantiasa membaca doa yang diajar ke nusul supaya ya ya pulang pulangnya itu betul-betul rihlah, betul-betul fresh, betul tenang bukan terus malah pulang kemudian sampai rumah amu marah amuk dan semuanya itu kan karena diikuti oleh jin yang dari pantai itu. Dari laut, ini bahayanya kan di situ. Jadi sekali lagi, ya, Bapak uh, kaum muslimin, ya, pendengar radio tercinta al alum, dimanapun anda berada yang dirahmati Allah, kita sajikan materi ini itu bukan untuk nakut-nakuti, bukan wah semuanya ada jinnya itu, wah gimana lagi nanya. Ya memang itu petunjuk dari Rasulullah. Musuh besar kita iblis itu janji di hadapan Allah Robi ya. Fa antini hatayamayum ya ya ku, tangguhkan aku sampai hari kiamat bukan untuk tobat tapi untuk dendam menyesatkan kita dari iblis itu yang diturunkan bersama Bapak kita dari surga Nabiul Adam itu sampai sekarang masih hidup itu bukan tobat tapi untuk menyesatkan kita oleh Islam oleh Allah dan Rasulnya kita diberitahu tempat-tempat yang itu menjadi ya apa sarang tentaranya sarang uh, bala tentara iblis yang kita harus berhati-hati bukan untuk ditakuti dengan begini kan kita bisa uh, preventi pencegahan gitu ya jangan kemudian begini ah itu kan ah itu kan belum tentu benar nantang oh bahaya itu kalau mau menentang apa yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah yang Rasulullah itu hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa langsung kena. Jadi, jadi itu yang ee, tempat tinggal jin yang berkaitan dengan lautan. Kemudian juga al aljoker yang disenangi oleh jin itu adalah lubang, ya, celah. Kalau ada bukit, ada gundukan tanah, ko ada lubangnya. Ya, jangan langsung dikencingi itu bisa kena jin itu bahaya dan kasus ini banyak Kalau saya ceritakan wah ini bisa lama ini. Eh saya persingkat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Imam Ahmad dan Abu Dawud la yaqlu anna ahadukum Jangan sampai ada yang baul, ada yang kencing di di jukur, di lubang. Oh, ada ada yang kemudian mendengar ini, wah besok tak coba sih. Wah bahaya itu ya. kalau kesurupan kita tidak tahu jawab gitu. itu itu artinya nantang nentang ya. dan ada kasus dulu itu yang seperti itu diingatkan orang malah nontang akhirnya kemasukan dan jinnya mau marah sama anak ini gara-gara tadi itu karena sombongnya anak ini nantang dirinya gitu. dikencingi kena dimasuki dan lama tidak sembuh sembuh itu ya memang diberi pelajaran dulu kalau sudah kasus itu Kemudian yang paling disukai juga adalah Tempat-tempat kesirikan ya, Seperti pantai yang sering digunakan Untuk peti laut itu Seogianya kita tidak ke sana Karena jinnya banyak, tempat-tempat bid'ah Tempat-tempat siat, pas liburan Itu ya, hati-hati ya, ya. Itu, tidak usah Kita Berlama-lama di situ Asik-asikan di situ, jangan Tempat-tempat yang disenangi oleh oleh Jin, dan Yang juga tidak kalah disukai oleh generasi-generasi tempat-tempat yang eh ya, di situ ada kemaksiatan seperti rumah kos-kosan kalau di Malang ini kontrakan di mana anak yang kuliah yang tinggal di situ yang minum kalau malam bergadang ya, sampai ada yang destro ngepil dan seterusnya itu bahaya sekali itu. Itu wah itu banyak setannya itu. Dan itu biasa itu, namanya mahasiswa itu kayak gitu, itu sudah biasa. Kita sering hadapi dunia mahasiswa, kita hafal betul. Nah tempat-tempat seperti ini, yang bagi yang punya kos-kosan, punya kontrakan tolong itu dijak, itu tanggung jawabnya di hadapan Allah itu ada itu. Nanti isapnya ada itu. Ya kalau milih anak yang kos, yang kontrak yang baik-baik. Ya. Kalau kos-kosannya, kontraannya dijadikan maksiat, anak auto bila sampai Eh, Nautubillah kalau di Malang ini bisa saja itu Sampai ada persinan di kontraannya itu Ada kita sering Kadang beberapa kali menemukan kasus itu ya, Kalau sudah seperti itu Ya jinnya banyak ya, gitu. Dan ini pun juga Peringatan bagi Bapak Ibu Semuanya yang mendengarkan acara ini Jangan sampai rumah kita itu seperti kubah Yang tidak ada bacaan Quran Tidak pernah ada salat sunnah Hanya isinya hanya TV Hanya musik, hanya maksiat Dan macam-macam Karena Rasulullah SAW menyatakan Annal mala ikatah latat baitan Fihi kalp wala surah Malaikat itu tidak akan masuk dalam rumah Yang ada anjing Dan ada gambar surah ya. Anjing Kalau ada anjing ya Anjing taruh luar, kalau itu penjaga ya, Taruh luar, jangan di dalam rumah Kalau di dalam rumah, karena kita suka Malaikat itu wajib tidak masuk Pasti itu dipastikan tidak akan masuk itu. Jadi hobi, senang Boleh, tapi jangan sampai Nabrak sirep, kucing itu masih boleh. Kalau anjing jangan taruh luar saja. Mereka tidak mau masuk. Begitulah dengan gambar-gambar di rumah, lukisan-lukisan. Ya. Jangan sampai ada. Kalau lukisan pemandangan boleh gunung, laut. Ya. Jangan sampai ada makhluk hidupnya ada manusianya, ada hewannya yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Dan betul-betul rumah kita kita bersihatirilkan dari setan. Ciri rumah yang steril dari setan itu gampang Kalau ada Satu keluarga Anaknya kerasan Ya senang Hubungan dengan orang tuanya itu harmonis Suami istri itu tenang Harmonis, tidak gampang marah Masalah kecil, tidak membesar Itu cirinya Rumah itu Dimasuki malaikat Rumah itu betul-betul diberkai Percaya di hadapan Allah Tetapi kalau Anaknya tuh enggak kerasan, sering keluar rumah. Kemudian suami istri itu sering cekcok. Ya. Atau kalau ada anak kecil tuh sering ketakutan di dalam rumah itu. Ini perlu dijagain. mesti ada yang menghalangi mereka tuh masuk. Ya tadi itu mungkin gambar patung atau anjing atau dalam lihat lain itu mereka laki-laki yang pakai emas, wanita yang tabarut gitu. Itu masuk atau anak yang durhaka atau ya kalau dalam posisi eh, lagi tapi ini tidak masuk kategori malaikat eh, tidak masuk rumah itu terutama kalau suami istri lagi berhubungan itu disunahkan wudu kalau belum mandi kalau itu tidak ya malaikat itu jadi tertahan untuk tidak masuk kamar kita dan seterusnya nah yang tidak kalah pentingnya juga Mari rumah-rumah kita kita sering uh, bacakan di dalamnya ya kita ajari anak-anak kita Baca Quran ya istriki dan ya semuanya untuk melakukan ketaatan di dalam rumah. Jangan sampai masuk dalam hadis Rasulullah ya diriwatkan oleh Imam Muslim. La tajalbu buyutakum makabira. Inna syaithan yanfiru ila baiti allati yaqra'u taqra'u suratul Al-Baqarah ya. La latajalu buyutakum. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jadi kita baca. Ya, tidak hanya surat Al-Baqarah intinya yang paling ditakuti yang abdul yang utama adalah surat Al-Baqarah, tetapi surat-surat yang lainnya juga menyebabkan rumah kita itu steril, malaikat masuk. Jadi ini uh, berkaitan dengan tempat uh, yang sering disenangi oleh jin untuk tinggal. Dan yang selanjutnya, ini yang harus kita juga harus hati-hati karena ada hadis yang menjelaskan tentang tempat yang disukai oleh jin yaitu pasar. Dari sahabat Salman Al Farisi, ya hadis ini hadis marfu artinya sampai pada Allah. Ya, dianggap eh uh, apa namanya? bisa diterima hadis ini <tuh> dari Salman Al dari sahabat Salman Al Farisi yang menyatakan la takuna awala mayd khulus as suka ini tathata ya jika mampu wala akhirah mayakhruj minha fa innaha ma'ruka ma as syaitan Wabihayansibu uh, royatahu la takuna awala Jangan kamu jadikan, janganlah kamu sekalian menjadi orang yang pertama kali masuk masuk pasar. Jika mampu, jangan. Wal akhir, jangan juga yang akhir keluar. Mayakhruju minad dari pasar, fa innahu makruh. Karena sembuhnya itu tempat perangnya setan. Wa biyan sibur ya tahu. Di pasar itu setan menancapkan benderanya, akhirnya menang. Di peperangan yang dimenangkan oleh setan, yang, kemudian setan menancapkan benderanya. Kok dikatakan marokah? Karena dijelaskan yang dimaksud marokah di sini, setan itu berhasil menggerincirkan, memerangi orang Islam yang dagang sehingga lali dari tikir, kemudian cara dagangnya tidak sar'i, nyuri timbangan, melalaikan solat dan seterusnya. Kemudian dengan itu setan menancapkan benderanya. Ini tidak boleh ini. Kemudian juga ada riwayat yang sohkai, tadi itu hadis yang marfu. Ya. Ahabul balad ilallahi masajid. Wa'abgadul balad ilallahi aswak. aswak. Yang paling di tempat yang paling jintai Allah adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ini dikatakan oleh Imam Muslim. Ini semuanya adalah tempat tinggal jin yang dengan kita bahas tempat tinggal itu. Kita bisa uh, Tidak mengerti apa yang harus kita lakukan Kalau seandainya Ada tempat yang itu disukai oleh Bangsa jin ya Termasuk uh, Harus kita cegah Kita uh, mungkin kita uh, Apa nama Setirikan Itu ya setelah kita memahami uh, Fungsi dari bab ini Yang berkaitan dengan Tempat tinggal Tinggal jin Tidak belum. Oh, belum. Kemudian kita lanjutkan. Jadi Jemaah kaum muslimin, ya, pendengar radio, ya, dirahmati Allah. Ya dimanapun anda berada, eh, kita lanjutkan tentang pembahasan eh, hal jinu yakuln wajasropun. Apakah jin ini makan dan minum? Ya ini penting pembahasan yang penting. Ya, mohon untuk dipahami supaya betul-betul uh, kita mendapatkan manfaat besar dari bab ini sebagaimana bab-bab sebelumnya yang dengan itu kita bisa mensterilkan rumah kita kos-kosan kontrakan dan seterusnya dan mengindahkan keluarga kita dari tempat-tempat yang itu disukai oleh jin Innal ahadis as-sogha sorry qatun fi Anal jinna yaquluna washrabuna hanya sekali hadis yang sore yang jelas menjelaskan bahwasanya jin itu makan dan minum diantaranya ditemukan dalam dari sahabat Abu Rohr, ya dari Imam Bukhari. Anauka Nayak milma An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idawatan. Jadi suatu saat Abu Rohr itu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah memenuhi hajat beliau, membawa apa bejana idawatan. Lewatu ihhi wahajat ihhi untuk wudohnya dan hajat beliau. Baynama hua yatabi ubiha tadkala Abu ah, Rasap itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bejana itu. Pakola Rasulullah kemudian bertanya, mana ada siapa ini? Situasinya gelap, tidak ada lampu. Karena itu Rasulullah bertanya, siapa kamu ini? Ya, Rasulullah dikuntit dari belakang, dan Rasulullah tidak apa, memenuhi hajat beliau. Pakola, An Abu Rasul ini juga satu adab, kalau ditanya juga Saya? Bukan Aku? Bukan Tapi nyebutkan nama Ini adab ini Bagian yang harus kita Ajarkan ke anak-anak kita ya. Ke siapa saja Kalau ditanya siapa kamu, Ana. Anak, anak itu siapa Ya, itu. Saya itu. Langsung nyebutkan nama Bakola Ibn gini Istanfit biha Penuhi aku Carikan aku akjaron batu Yang aku bisa membersihkan dengan batu itu istinja ya. Wala ta'tini ta bi'adomin wala bi Jangan kamu datangkan aku tulang atau kotoran, kotoran hewan. Fa'ataitu bi ajarin ahmiluha fi saubi hatta wada'tu ila janbihi. Maka saya penuhi permintaan Rasulullah itu. Saya bawakan. Saya masukkan saku, tulang dan kotoran itu dimasukkan saku. Hatta karena sudah kering ya. Kata wadok tu sampai kemudian saya letakkan di samping beliau, sumpah Insya Kemudian saya pergi. Kata idam masih tu mau sampai begitu selesai beliau ya, memenuhi hajat beliau masih itu mau saya berjalan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakul maka saya bertanya, ma'balah al-ato' muarausaha. Maksudnya kenapa ya Rasulullah dengan tulang dan kotoran tadi itu? Kok kenapa kau tidak boleh? gitu ya. Kolah huma min amul jin, keduanya itu makanan jin. Wa innau atani wab jin nasibin telah datang, sungguhnya telah datang kepadaku. Sun, ya, kot jinun nasibin, jinin nasibin, ya, wabdur jin, itu ulasan dari bangsa jin nasibin, nama bangsa jin, nikmal jin yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik jin itu adalah jin nasibin. Fasa aluni kemudian meminta kepadaku azzat bekal pada autullahha maka aku berdoa kepada Allah lahum untuk mereka alla agar supaya eh, tidaklah layamuru mereka itu lewat bi adab dengan tulang mereka melewati tulang wala bi atau kotoran ila wajadu alaihatu aman ya kecuali dia mendapatkan itu sebagai makanan ya jadi itu sebagian dari makanan dan ingat ini untuk jin mukmin yang memakan sisa makanan yang itu dibacakan sebelumnya dengan bacaan doa waktu makannya. Adapun yang jin kafir tidak mau dan jin muslim pun juga tidak tidak mau dengan itu karena sudah dijelaskan tadi itu kalau jin mukmin itu bagi mereka adalah makanan yang dibacakan waktu makannya doa jadi sisa-sisa makanan itu menjadi makanan bagi bangsa jin dilihatkan juga dari Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kola idha akal akhadukum fal yakul jadi hadis tadi itu menjelaskan bahwasanya jin itu makan dan minum jin itu makan dan minum seperti makhluk seperti kita dikliru kalau ada orang menyembah jin oh jin itu makan dan minum gitu loh ya makhluk ini Jadi, makhluk ini makhluk dia tidak layak untuk disembah. Tidak layak diakui sebagai zat yang memiliki kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Milikan Allah, haknya Allah. Jadi makhluk tidak layak untuk disembah. Jadi keliru kalau ada mereka yang -alas di alas-alas gua di gua-gua seperti di alas Purwo yang kemudian nyepi yang di gua-gua yang uh, mereka itu semedi mencari jin itu salah itu. Wong oh, dia loh jin itu juga makan dan minum makhluk yang makan minum kok diburu. Di ya, itu salah Jadi itu kaitannya dengan hadis yang pertama bahwasanya jin itu makan dan minum. Adapun hadis yang kedua ini yang baru saja saya bacakan ini. Idza akala ahadukum falya'kul ya biyamini wa idza syariba falyasrub biyamini. Fa'ina inas syaiton ya'kulu bismalihi wa yasrubu bismalihi. Jika salah seorang di antara kita makan, falya'kul. Jika salah seorang di antara kalian Mau makan, walayakul biham ya ini ndaklah dia makan dengan tangan kanannya. Waedasariba jika dia mau minum, walayasrob ndaklah dia minum dengan tangan kanannya. Faena syaiton karena sungguhnya syaiton yakul bisa malih, waesrobu bisa malih. Karena sungguhnya syaitan itu makan minum tangan kiri. Jadi jangan sampai anak kita, ya semua yang ada di sekitar kita, kalau makan dan minum tangan kiri itu berarti kalau Dilakukan, ya berarti setan sedang makan Atau sedang tidak minum Jadi kalau bapak, ibu semuanya Yang mendengarkan acara ini, ingin melihat setan makan dan minum Lihat aja mereka yang sedang makan dan minumnya Pakai tangan tangan kiri Karena hakikatnya yang sedang makan itu Setan Artinya keberkan diambil oleh setan Jadi kalau ada orang Makan, minum, berkannya tidak ada Diambil oleh setan yang terdisa apa? Ya ampas saja Wajar kalau kemudian ada yang sakit diabetes kanker, dan semuanya Itu sebabnya karena apa Makan tidak baca doa, makan dengan tangan kiri dan seterusnya Jadi, Tidak ada keberkahan Dan berkaya, penyakit yang muncul Bukannya Orang makan selama makan tetap taat pada Allah Energi yang di, dihasilkan Dari makan dan minum itu menyebabkan taat pada Allah Tapi justru malah Sebaliknya, itu hakikat Kalau orang makan dengan tangan kiri Apalagi tidak doa Dan juga yang lebih parah lagi Ya doanya bisa tertolak, karena tadi itu karena efek dari makanan dan ini besar sekali ya dan ini kalau kita kaitkan dengan rukyah besar rukyah ya. jin yang sudah terlanjur masuk itu harus kita isolasi kalau jin yang membutuhkan makan dan minum di tubuh seorang itu tidak mendapatkan makan dan minum otomatis kan dia semakin lemah dua tiga hari satu minggu ya pelakunya manusia yang itu makan minum dengan baca doa dengan tangan kanan kira kira gimana kalau ada makhluk jin yang sudah ada dalam tubuh yang belum keluar makan minumnya tidak dapat kira-kira kuat apa nda? Tidak kuat, maka itu dan itu mudah untuk proses rukyah selanjutnya. Jadi manfaatnya besar kalau kita pahami dari bab ini terkait dengan bahwasannya jin setan itu makan dan minum. Satu lagi hadis Rasulullah ya untuk kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Diriatkan dari Imam Muslim. Dalam kita sahabat dari sahabat Hudaya, kunna idah kador na maan nabi toaman lam na dok aitina kata yaab darasulullah saw. Pada waktu dahulu adalah kami hadir bersama rasulullah saw. Biasa ini para sahabat ini juga adab yang bagus yang kita contoh. Jadi seorang ustad, seorang pimpinan, seorang itu harus serawung ya, nabi dengan sahabat biasa hadir. Dalam satu hidangan jamaah makan, ya, lam nadzoh air ini adabnya. Kami tidak meletakkan tangan kami, tidak memulai dulu untuk makan, tidak mengambil dulu. Katayab doa Rasulullah, Rasulullah saw. Sampai Rasulullah mulai lebih dahulu. Rasulullah memulai meletakkan tangan beliau, mengambil maksudnya, ya, mendahulu. Jadi ini adabnya. Jadi kalau ada yang lebih senior yang dituakan, yang dijadikan ustad, ya, ya nunggu ustadnya dulu yang. Memulai ini sunahnya adabnya. Jangan kemudian murid kemudian nyelowanong dahulu. Jangan kecuali nunggu dulu. Ini adabnya menghormati ustadnya dan seterusnya. Wa inna kado nama ahumarrotantoaman wajat jariyatun kana tutviu pada habat lidah doa ia dahafi toam. Satu saat kami ini bersama Rasulullah hadir dalam zaman makan wajat yang tiba-tiba datang macat datang jariyatun seorang budak perempuan ka'annaha seolah-olah lihat tuthiu dia didorong sehingga dia mendatangi batha fat litado ayadah meletakkan tangannya bitam untuk mengambil makanan fa maka akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasul cegah tangan itu biadhiha dengan tangan beliau tangannya diambil summa jaribi kemudian datang lagi orang Arab orang Arab yang maksud ini orang badui kan nama yudfiu fa akhadha bi yadi rasulullah sallallahu sama kasusnya tiba-tiba kayak ada yang dorong kemudian nyelonong masuk mengambil dipegang oleh Rasulullah tangannya semua qola kemudian Rasulullah menyatakan inna syaithan yastahilu ta'am sesungguhnya setan itu menghalalkan makanan allayutkarismillah nah ini yang paling penting ya yang di situ tidak dibacakan asma Allah jadi da siapapun yang makan dan minum kok tidak baca doa maka makan dan minum itu miliknya setan diambil jadi halal bagi setan tuh makan dan minum wa innahu jaa'a bi yadi sesungguhnya setan itu datang bersama budak wanita tadi liyastakhila biha untuk menghalalkan makanannya tadi itu fa akhadtu bi yadiha maka saya pegang tangannya itu tangannya setan dengan memegang tangan budak tadi itu, perempuan tadi itu Fajah biadil akrab sudah datang lagi uh, akrab uh, Arab badui tadi liyastahi labihi untuk kemudian juga sama tidak menghalalkan makan tadi maka saya pegang tangannya walati nafsi biadihi demi jiwaku yang ada di tangan Allah SWT inna yada husungnya tangannya setan itu biadihi di dalam, di tanganku Ma'ayatiha Bersama tangannya budak tadi perempuan itu Artinya Rasulullah ketika memegang budak Tangannya budak tadi itu Rasulullah juga memegang tangannya setan itu Ini Adab yang diajarkan Rasulullah Masya Allah ini anugerah besar Kenikmatan besar yang Allah berikan Dan Rasul berikan tunjukkan pada kita Bagaimana supaya ketika kita makan Dan minum itu menjadi halal Berkah toibah Sehingga itu bisa menambah dekatnya kita kepada Allah Dan terindahnya kita dari berbagai macam penyakit Termasuk juga cara berpikir yang salah Itu akibat dari makanan ini Jadi mari <tuh> Bapak Ibu mendengar radio tercinta Al-Umni ya dirahmati Allah Dimanapun berada uh, Saudara kita, anak-anak kita Kita ajari adab-adab tadi itu Supaya tidak uh, sama dengan setan Dan menyelesaikan setan Ini yang paling penting saya kira itu untuk materi sore ini mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Betul. Terima kasih Ustaz. Uh, mudah-mudahan bis, ya. mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan memotivasi amin. kita untuk terus beramal kebaikan sehingga amin, amin. kita termasuk hamba-hamba <coughs> yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Dan demikian uh, penjelasan dari Ustaz Arifuddin. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya. dan kita Insya Allah akan membacakan tanya pertanyaan-pertanyaan uh, dari yang uh, pendengar yang sudah masuk dan kita mulai dari beberapa pertanyaan yang mungkin Ustadz yang kemarin belum kita jawab ya Ustadz karena yang kita kemarin ya. sudah berjanji ya. ke pendengar kita ya. mungkin pendengar sudah menunggu ya Ustadz dari tadi ya, ya. Ustadz dan kita bisa mulai Ustadz. Ya yeah. uh, Dari pertanyaan Dari nomor akhir 774 Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam, Apa mata jin itu macam-macam Karena saya pernah dengar Katanya ada yang bermata merah Apa bedanya jin dengan kodam Dari Yusuf Sulfad Apa mata jin itu bermacam-macam Ya kalau Uh, kita urus matanya, telinganya, kakinya, tangannya, ya kita tidak tidak akan ada kepastian untuk menemukan kira-kira uh, uh, jawaban yang pasti. Karena pertama makhluk jin ini ya bentuk aslinya yang tahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat jarang dari kalangan manusia biasa yang ditunjukkan atau boleh boleh dibilang kalau menurut kepada pendapat ulama itu tidak bisa yang bisa dilihat adalah bentuk pencitraan saja. Nah, kalau bentuk pencitraan seperti polcon, misalkan das kelundung, supaya ya, kuntilana, ya atau wigombel -wi dan seterusnya itu kan bukan bentuk aslinya gitu ya. Kalau kemudian kita cermati matanya, duyul matanya das kelundung matanya kuntilana, polcon wigombel, ya kita bisa tertipu. Apa betul mata itu mata jin yang sesungguhnya? Karena itu tidak perlu menjadi pembahasan. Kita bisa tahu, tidak, tidak usah terlalu ribet dengan persoalan itu. Kemudian tadi apa yang selanjutnya? Apa bedanya? Jin dengan khaddam. Ya khaddam itu masuk jin dan jin belum tentu menjadi khaddam. Khaddam itu artinya kan pembantu. Artinya ada pemahaman yang masuk huru yang uh, sudah dikenal di masyarakat kalau ada orang punya khaddam jin gitu ya. Ya artinya bangsa jin yang salah akidahnya yang menggambah kepada manusia yang cara proses mendapatkan hadam itu dengan ritual-ritual tertentu atau tidak dengan ritual tetapi itu didapatkan dari mbahnya jin turunan istilahnya begitu dari eh, dari jin dari turunan tetapi memang jin itu suka pada dia karena bisa jadi darahnya itu kualitas bagi bangsa jin dan itu ada yang seperti itu atau hanya sekedar suka saja kemudian terus menyenangi gitu ya terus kemudian nempel dan terus menjadi hadamnya dan ini semuanya salah karena jin itu ya termasuk yang yang dipahami oleh masyarakat dengan hadam itu punya taklim punya beban mukallaf yang dibebani untuk taat pada Allah beribadah kepada Allah wamakalatu jin wal insaillah budun azza liyyat alaihim dan pembahasan tentang masalah iblis tentang iblis tentang setan tentang jin Minggu yang lalu sudah kita bahas masanya. Semuanya itu masuk kategori Bangsa-bangsa jin Jadi jin itu diciptakanlah untuk beribadah Kepada Allah SWT Saya kira itu Terima kasih Ustadz dan mudah-mudahan Ini uh, sebagai ilmu kita Kita bisa membedakan Mana jin dan mana yang kodam yeah. uh, Kita lanjutkan lagi pada Pertanyaan dari Yang datang dari nomor Akhiran 128 Assalamualaikum Ustadz Apakah setiap itu. orang yang terkena gangguan jin Ketika mendengar bacaan Quran Terjadi reaksi dari Muhammad Abdul Aziz Ustadz? Uh, Tidak ya Jadi tergantung ya. Artinya tergantung keimanan orang itu Ketakutan orang itu Kan gampang buktinya Ada orang dengan alatan Apakah dia mendatangi sholat Jika tidak Lari ya Reaksi jelas Reaksi menjauh Artinya bukan reaksi mendekat artinya ya ada yang ya tak efek sama sekali ya masa bodoh dengan Adhan mereka yang sudah tersesat itu itu ya sampai di level itu jadi tergantung tergantung e, kondisi orang tetapi secara umum bacaan Quran itu memberikan taksir pengaruh pada orang yang kena gangguan jin cuma kadang orang itu dialihkan saat dia terpengaruh dengan e, bacaan Quran itu dialihkan mikir ke yang lain atau menjauh, disibukkan dengan yang lain dan dan dan-dan lain lainnya. Jadi pengaruhnya ada, ada, cuma kemudian dialihkan gitu ya. Nah, adapun yang yang pengaruhnya maksimal ya mereka yang betul-betul mengimani Quran, yang meyakini Quran sebagai kalam Allah yang memberikan pengaruh terhadap jin. Ya, yang hatinya masih baik, yang lembut, yang keimanannya masih bagus itu insyaallah pasti berpengaruh bacaan Quran itu. Jadi ini pun juga salah satu apa, keyakinan kita kalau kita misalkan terindikasi kena gangguan jin. Dengan setiap hari membaca Quran insyaallah bisa keluar itu jinnya itu. Asal mengerti tentang seluk beluk ini. Jin itu kalau masuk di tubuh itu seperti apa kerjanya itu. Atau secara umum mengerti rukyah lah gambarnya begitu ya. Ya sebenarnya tidak masih harus percaya, tapi ngerti posisi jin kalau masuk di tubuh, Ganggunya seperti apa. Terus kemudian uh, bagaimana cara kita menanggulanginya? Salah satunya dengan memperbanyak tilawah Quran. Nah, orang yang kena jin itu rata-rata tidak kuat membaca Quran lama. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Mau reaksi sama jinnya, Dihentikan, dipikir dimunculkan pikiran macam-macam akhirnya berhenti, berhenti, berhenti, berhenti dan, dan terus seperti itu. Ah, uh, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Ustaz. Iya. Yeah. Uh, kita lanjutkan yang Pertanyaan yang datang dari Nomor akhiran 175 Ini Ustadz ada pertanyaan Ada terapi Atau pijat yang berkata Setiap orang pinter otomatis Diikuti oleh Jin sebagai pengikutnya Dalam kurung Ustadz pemimpin Ustadz apakah itu benar Tukang pijat ya Nah Ustadz. Tukang pijat apakah itu Mesti diikuti oleh Jin gitu Nah juga Ustaz bertanya Ustaz dan, ya. huh? dan pemimpin uh, apakah itu diikuti oleh Jin termasuk Ustaz atau Ustadz. pemimpin Ustadz. Itu ya, saya ulang Ustadz, di pertanyaan gini yeah. ada terapis atau pijat yang berkata setiap uh. orang pintar otomatis diikuti oleh Jin sebagai pengikutnya uh. dalam kurung pemimpin Ustaz yeah. apakah itu benar? Hmm. <coughs> ya kalau Ustadz ya itu masih bisa diterima karena Bahasa Jin sebagaimana yang tadi disebutkan pada masa Rasulullah mendatangi Rasulullah untuk uh, diajari tentang Quran, tentang agama, minta diajari, minta Rasul dakwah pada kaumnya itu itu masih bisa diterima kalau seandainya ada Ustadz buka kajian kemudian rajin yang ikut yang ikut ngaji itu ada walaupun itu tidak perlu e, namanya dicari-cari kemudian Betul-betul dipikirkan sampai berusaha untuk melihatnya berapa jumlahnya itu salah itu. Nah, Dan kalau ada orang malah malah itu jadi penonjolan misalkan ya ada ustaz tok kiai yang dia bisa mengklaim ada seribu jin yang ikut dirinya itu tidak benar. Itu malah bisa ya kena tipu daya jin itu sendiri. Karena ya jin itu tipuannya halus lembut ini. Nanti kita akan bahas tentang tipu daya jin itu. Jadi itu seperti itu. Adapun pemimpin ya pemimpin yang seperti apa. Intinya. Bahwasanya kalau ketokohan seseorang itu bisa saja diikuti jin karena ada ke, ada ada hubungan, ada simbiosis mutualisme, ada take and give gitu. Ada ada sesuatu yang saling bisa di, diberikan gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya, tidak bisa dipastikan seperti tadi yang ditanyakan gitu ya. Kalau bilang orang pintar mesti diikuti jin, nah siapa bilang begitu? Mana dalilnya enggak ada. Nanti Bapak Ibu yang punya anak pintar takut semua, jadinya ada jin yang ikut itu pernyataan yang perlu di dituntut dalilnya itu, itu tidak hmm. bisa itu tidak bisa diterima itu. Kalau yang dimaksud jin korin, setiap kita punya korin, jin korin, tetapi juga punya pendamping dari malaikat itu sudah kita bahas. Uh, insya Allah nanti kita akan bahas masalah korin itu. Uh, saya kira itu, silakan saja. Terima kasih Ustaz, atas ya. jawabannya. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya yang datang dari nomor akhiran 2263. Maju dulu. Maju dulu. kita lanjutkan, Ustaz. Iya. Afwan, Ustaz. Apakah penyakit epilepsi apa diruqyah karena sudah banyak melakukan pemeriksaan medis, tidak ada hasil? Jazakallahu oh, khairan. Oh, iya. Wa ini saya kira pertanyaan terakhir Karena sudah menjelang maghrib ya. Untuk sementara uh, Yang bertanya sabar dulu Insya Allah kita lanjutkan besok Pada Isak. Insya Allah kita akan berusaha untuk jawab semuanya Jadi saya jawab Apakah epilepsi itu bisa dirukyah Rukyah itu Pada dasarnya bisa untuk jin Bisa untuk rohani dan bisa untuk jasmani Nanti ada khatis yang membahas Tentang masalah itu Ya, Salah, -salah singkatnya ada sahabat yang merugnya kepala suku Al-Kabilah ya, yang tersengat kalah jengking di latihan itu dipatuh ular dengan bacaan Al-Fatihah Nah, dari sini bisa disimpulkan bahasanya, ya itu bisa untuk fisik, waktu itu sembuh, ya bisa juga untuk jin dan seterusnya dan memang secara nas, secara kot'i, Quran itu sifat obatnya Obat yang artinya ya para fasir um, di ya, Ibnu Qurayb mengatakan obat untuk rohani dan jasmani itu bisa. Kalau misalkan epilepsi itu diruqyah, ya asal peruqyahnya itu yakin dan yang kena epilepsi juga memenuhi syarat kemudian keluarganya juga memenuhi syarat artinya semuanya taat pada Allah dan Allah ridha bisa saja sembuh. Bisa saja insyaallah sembuh. Kalau kalau berkaitan dengan kesembuhan itu hanya Allah, itu insyaallah bisa sembuh tetapi secara umum ya kita pahami dulu epilepsi itu apa betul epilepsi. Kalau dulu itu ada kasus ya, ada kasus saya pernah berhadapan dengan salah dokter yang menerapi pasiennya yang sudah dipolis epilepsi 2 tahun di salah satu rumah sakit di Malang ini. Kemudian saya jumpai ternyata epilepsi yang dimaksud ini tidak sama dengan apa yang saya pahami. Jadi epilepsi tapi dia mampu bisa melakukan satu tindakan seperti halnya orang normal. Ya singkat cerita saya, saya singkatkan karena sudah maghrib. Akhirnya Mbak ini saya panggil kemudian saya tanyai Kemudian saya persilakan di rumah kita rupya ada jinjak keluar dan Mbak itu sembuh. Dokternya langsung kaget. Loh itu pasien saya 2 tahun. Itu dokter spesialis sudah 2 tahun saya tangani itu. Nah, kalau ini yang dimaksud. Nah, ini insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau epilepsi yang betul-betul ayam betul ayam itu ya kita kembali pada kaidamu bahasanya rukyah itu juga untuk uh, penyakit jasmani insya Allah kalau allah izinkan ya insya Allah uh, bisa sembuh saya kira itu untuk pertemuan saat ini ya yang bisa saya berikan saya mohon maaf ya saya tutup ya, untuk dari saya untuk saya nanti kembalikan pada apa, penyiarnya uh, mudah-mudahan apa yang tadi saya bacakan yang saya jelaskan memberikan manfaat bagi kita semuanya kita bisa melindungi Keluarga kita, tempat tinggal kita Rumah kita dari gangguan jin Dan juga Adab-adab uh, tentang makan, minum Itu semuanya bisa kita ajarkan Bisa kita lakukan saat kita makan dan minum Yang itu semuanya bisa Berikan keselamatan bagi kita semuanya Mudah-mudahan uh, pendengar radio Al-Um, ya, dimanapun Anda berada Yang dirahmati Allah bisa selamat ya Dari gangguan tipu dan setan uh, Saya kira itu Saya mohon maaf ya, Saya cukupan Uh, dengan doa kafahul majlis untuk saya ya subhana wal warahmatullahi wabarakatuh